Kembali dikasih tembang rancaknya di sini. Masih semangat ya semua ya? Masih. Kok enggak ada benderanya, Bang? Ada perik kanan kiri bersama. Twi, Panda Noh lagunya ya.